Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa Rasulihi Nabi Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini kita masih ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan salah satu kewajiban seorang Muslim yaitu sholat isya secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Kita lanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudari kajian. Dengan tema Berbaik sangkalah kepada Allah Tadi Poin yang pertama sudah saya sebutkan Kenapa kita Membicarakan poin ini Atau bahasa lainnya Apa pentingnya Membicarakan berbaik sangka kepada Allah Sebab yang pertama Sudah saya sebutkan bahwa Berbaik sangka kepada Allah adalah Tanda orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Orang yang mentauhidkan Allah Pasti selamat di akhirat Dan ini mungkin salah satu judul Yang akan saya bahas InsyaAllah ta'ala Nantinya Tapi bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Poin yang kedua Atau sebab yang kedua Kenapa membicarakan Berbaik sangka kepada Allah Ini penting Karena inilah Perbedaan seorang muslim dengan seorang munafik yang sangat dominan sifat seorang muslim pasti berbaik sangka kepada Allah dalam hal apapun yang dia dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala baik penyakit, musibah kesempitan harta atau menunggu hal yang belum tahu apa hasilnya Seorang Muslim sifat dominannya senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Adapun orang munafik yang diancam oleh Allah Subhanahuwataala di dalam neraka Jahannam, sebagaimana Allah Subhanahuwataala berfirman, Innal munafikinafid dar kilaas faliminan nahr. Sesungguhnya orang-orang munafik di dalam neraka Jahannam yang paling dalam. Salah satu sebab yang mereka miliki adalah bahwasanya mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya sebutkan tadi, "Innal munafiqina fi dharik asfali minan nar wa lan tajidalahum nasiira." Sesungguhnya orang-orang munafik di dalam neraka yang paling dalam dan kamu tidak akan pernah mendapati untuk orang munafik seorang penolong pun di akhirat. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 145. Sifat orang munafik yang sangat dominan yaitu dia senantiasa berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Fath ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa yu'adzdzibul munafiqin wa yu'adzdzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikatin dallina billahi Allah akan menyiksa orang-orang munafik laki-laki dan perempuan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang telah mengira dengan perkiraan yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alaihim dairatus sa'u wa radhiba Allahu alaihim wa la'anahum. Subhanallah, lihat. Ya. Orang munafik sifat dominannya adalah berburuk sangka kepada Allah. Usaha sedikit, ah mana mungkin akan untung. Ya. Kemudian Belajar sedikit, mana mungkin bisa. Kemudian diberikan ujian sedikit. ah oh, Terlalu berat ujiannya. Maka bapak ibu saudara saudari, orang muslim tidak seperti itu. Orang muslim senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Bahkan sampai dia mati nanti berbaik sangka kepada Allah. Nanti akan saya sebutkan. Kapan saja waktu-waktu yang semestinya seorang muslim berbaik sangka kepada Allah. Ini poin kedua dulu saya ingin menegaskan agar Bapak Ibu merasa kajian ini memang penting berbaik sangka kepada Allah bahwa bedanya orang munafik dengan orang muslim dalam salah satunya adalah dalam perihal berbaik sangka kepada Allah. Orang munafik pasti selalu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat uh, ancaman siksa bagi orang yang berburuk sangka kepada Allah yaitu untuk orang munafik dan orang-orang musyrik Allah berfirman allanina billahi dhannau yang mana mereka berburuk sangka kepada Allah dengan sangkaan yang buruk alaihim dairatus mereka akan mendapatkan siksa yang pedih yang merata wa gadiballahu dan Allah murka kepada mereka ini yang kedua walaunaun dan Allah laknat mereka Abu Sa'adat dan juga Ibnu Al-Athir menyebutkan bahawa arti laknat adalah ath-thard wal ibad min rahmatillah dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat, orang yang berburuk sangka sedikit-sedikit berburuk sangka, diberikan ujian sedikit ya berburuk sangka, diberikan urusan tidak lancar sedikit langsung aduh apes nih. Ini tanda apes begini nih pasti. Sedikit-sedikit buruk sangka Ya Diberikan aral melintang sedikit saja Langsung Wah ini pasti urusan gak beres nih Ini sudah kebiasaan begini pasti gak beres Buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Orang seperti ini Alaihimda Mereka akan mendapatkan siksa yang merata Dari Allah Maksudnya dari ujung rambut sampai ujung kaki Dihabiskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wakafiballahulailhim dan mereka dapat murka dari Allah. Walla anhum diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahuwataala. Dilaknat oleh Allah Subhanahuwataala. Ini makanya pentingnya Membicarakan buruk sangka kepada Allah. Pentingnya yang ketiga. Kenapa kita membicarakan apa? Baik sangka kepada Allah. Pentingnya yang ketiga. Kenapa kita membicarakan berbaik sangka kepada Allah Subhanahuwataala? Karena pak. Sifat buruk manusia salah satunya adalah fayu sun konut, ya. Salah satu bu, sifat buruk manusia itu adalah mereka cepat putus asa, rapuh dalam menghadapi ujian. Sedikit saja diuji, ngelamar sedikit, ngelamar sekali. Belum diterima Wah memang takdirku memang ditolak Ketika ditanya Pak umurnya berapa 30, 40, 50 Baca Quran bisa Enggak, kenapa pak Enggak bisa baca Quran Takdirnya ngenek Takdirnya memang begini Ya, Yang disalahkan takdir Dalam sebagian manusia pak Saking lemahnya Rapuhnya menghadapi Kehidupan terutama Permasalahan agama Selalu bersandar dengan takdir Kenapa pak? Umur berapa? 40-50 tahun Kok gak bisa baca Quran? Takdirnya yang begini Usa. Dari dulu saya mencoba Belajar gak bisa-bisa Takdirnya mungkin seperti ini Usa. ya Kok belum nikah-nikah -nika umur 50-40? takdirnya kayak ini. Beginilah takdirnya. Ini selalu yang berkaitan dengan agama dikaitkan dengan takdir, tapi giliran nyari rezeki enggak mau dikaitkan dengan takdir. Pak, kenapa kerja? Ya harus kerja, Ustaz, biar dapat uang. Kenapa enggak bersandar dengan takdir? Duduk saja di rumah, kalau dapat rezeki ya dapat, kalau enggak ya enggak. Sebagian orang kan untuk ibadah selalu bersandar dengan takdir. Rezki kenapa gak bersandar dengan takdir? Paham maksud saya Pak? Ya, Kalau rezeki harus bersandar dengan usaha. Gak mau bersandar dengan takdir. Bahkan kadang-kadang urusan mencari rezeki itu lebih sempurna dibandingkan urusan ibadah. Coba. Saya pernah di sebuah kota besar Hari Jumat Saya melihat seorang Sholat Jumat Pergi dari luar rumahnya Dengan celana pendek selutut Ini sholat Jumat Sholat yang paling utama dalam sepekan Hari rayanya kaum muslim dalam sepekan Setiap pekan hari raya kaum muslim itu hari Jumat Kemudian pergi Dengan celana tadi selutut Kemudian kaos oblong Kemudian pakai sarung Sarungnya pun diletakkan di atas kepala Persis orang sis kamling Pergi ke masjid Ke masjid bukannya tahiyatul masjid Menghormati masjid Langsung duduk Imam naik ke atas mimbar khutbah Dia ngobrol Atau tidur diikomahkan ikomahkan sholat, Baru dia turun Sarungnya tadi baru dilipat di pinggangnya. Ternyata di kaos oblongnya tertulis ngapain lu lihat gua. <Syukur> itu salat Jumat. Mau kerja seperti itu. Kerja orang pakai celana disetrika, baju disetrika, pakai eh, apa namanya sepatu yang necis bahkan kadang-kadang mohon maaf kalau kerja di bengkel lengkap pakai baju-baju kodok di sini obeng nomor 21 22 23 lengkap tapi kenapa giliran ibadah kepada Allah seperti itu ya urusan ibadah senantiasa disadarkan dengan takdir tetapi urusan rezeki tidak mau bersandar dengan takdir. Ini terbalik Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, manusia sifatnya yang terburuk adalah salah satu sifat buruk manusia adalah sangat rapuh menghadapi ujian. Kalau sudah datang ujian dari Allah langsung putus asa. Persis seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Fussilat ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman la yas'amul insanu min du'ail khair wa immassahu syarrun faya'usun seorang manusia tidak pernah lepas berdoa minta kebaikan minta kebaikan tetapi jika dia mendapatkan keburukan langsung ya'us qanut putus asa kemudian seakan-akan tidak ada jalan keluar Nah membicarakan baik sangka kepada Allah menghilangkan sifat ini. Orang yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah. diuji oleh Allah langsung dia ah. InsyaAllah baik. Lihat saja pak. Doa menjenguk orang sakit. Apa doanya? La ba'sa tohurun insyaAllah. Kalau bahasa kita itu enggak, enggak apa-apa ape insyaAllah. Sambung insya Allah. Ya, makanya kebiasaan dulu sama orang Arab. Kalau kita gak masuk kuliah ataupun gak masuk kantor. Kemudian bilang sakit. Ya, bas. Mata syuf illa khair ya, Ahmad. Gak apa-apa itu. Kamu gak akan dapati kecuali kebaikan dari sakitmu. Ini kan orang jadi semangat. Ya. Beda dengan orang yang datangin orang sakit. Sakitmu apa, Lek? Ini sakitnya, Wah koncoku 3 hari sakit neng -neng. langsung End. mati orang langsung gimana coba langsung mati saat itu mungkin ya? kalau menghilangkan sifat seperti ini orang yang berbaik sangka senantiasa dia tegar, kokoh selalu ada harapan pasti baik Pasti dapat. InsyaAllah Allah akan memudahkan. Selalu seperti itu. Tidak mempunyai sifat buruk. Yaitu putus asa. Dan putus asa ini adalah sifat dari yang sangat dominan dimiliki oleh orang-orang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. لَا تَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ Illa kafirun, Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa mendapatkan rahmat Allah Kecuali orang-orang kafir Kalau ada tata bahasa Kalau kita belajar bahasa Arab Kalau ada tata ucapan yang diawali dengan peniadaan Diakhiri dengan pengecualian Itu menunjukkan kepada Kekhususan Seperti kita mengucapkan syahadat La ilaha Illallah La ilaha Peniadaan Tidak ada sembahan yang Berat disembah Kemudian kecuali Allah Ini namanya Hanya Allah yang khusus disembah ini sama ayatnya seperti itu kaidahnya. Yang diawali dengan peniadaan diakhiri dengan pengecualian menunjukkan apa tadi? kekhususan. Lihat, innahu la ya'isu min ruhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Artinya hanya orang kafir yang berputus asa dari rahmat Allah Maka penting kita membicarakan berbaik sangka kepada Allah Agar mendapatkan ketika mendapatkan ujian Ketika mendapatkan rintangan di dalam kehidupan Itu selalu seperti itu Bahkan bapak ibu saudara saudari Ujian itu tanda iman Ya, Catat baik-baik itu Garis bawahi baik-baik Ujian tanda iman. Yang hidupnya lempong aja. Nah itu hati-hati. ya Yang gak pernah diuji. Yang gak pernah dapat musibah. Itu hati-hati. Jangan-jangan itu apa namanya? Istidraj. Penguluran waktu dari Allah. Diberikan nikmat maksiat nikmat maksiat nikmat maksiat sampai akhirnya dimatikan dalam keadaan suul khatimah Lihat firman Allah dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman ahhasibannas an yutraku an yaqulu amanna wa la yuftanu Apakah mereka mengira mereka dibiarkan mengucapkan kami telah beriman dan mereka tidak diuji enggak mungkin Orang yang beriman pasti dapat ujian. Walakadfatan Nallahina yang kablih infalah yaglaman. Allahul lahina sadak walayaglaman alqadibin. Sungguh orang-orang sebelum mereka telah kami uji agar siap diketahui siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang dusta dalam imannya. Intinya. Itu tiga poin kenapa kita membicarakan. Berbaik sangka kepada Allah. Yang pertama apa Pak? Berbaik sangka tanda orang yang bertauhid. Konsekuensi tauhid adalah baik sangka kepada Allah. Yang kedua. Apa sebabnya? Membedakan antara orang muslim dengan orang munafik. Orang musyrik adalah dengan apa? Baik sangka. Yang ketiga Agar kita tak kalah Menghadapi problematika Kehidupan Misalkan Ustadz, Kan ada banyak orang pak Hidupnya itu suka mengeluh Ustadz Saya belum bayar listrik Ustadz Belum bayar kontrakan Ustadz anak saya Sakit Anak saya belum beli Alat-alat sekolah Istri saya sakit saya sendiri ingin nikah lagi? Ini gak tahu diri ini orang. ya? Maka itu keluhan-keluhan. Maka saat itu ada keluhan-keluhan manusia. Maka berbaik sangkalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang. Apa manfaat baik sangka? Poin kedua. Apa manfaat dan keutamaan baik sangka? Kalau tadi kedudukan baik sangka begitu luar biasa, manfaat yang pertama disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna husnal dhanni billahi ta'ala min husnil ibadah." Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk ibadah yang baik. Apa maksudnya perkataan ini? Maksud dari perkataan ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah adalah barang siapa yang ingin ibadahnya baik di hadapan Allah, berbuat baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangkalah kepada Allah. Ini, ini salah satu manfaat baik sangka kepada Allah, mengajak orang agar beribadah yang baik kepada Allah. Karena pak cara berfikirnya seperti ini. Orang kalau seandainya baik sangka kepada Allah, sholatnya bukan sekedar sembarang sholat, puasanya bukan mendapatkan puasa seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, rubba saimin hawmin siyam illa aljuwa alatash. Berapa banyak orang yang berpuasa, Bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Karena asal puasa. Yang penting, Nggak makan, nggak minum, Dari mulai terbit fajar kedua, Sampai terbenam matahari. Kapan orang buka, dia buka. Tapi selama puasa, Seluruh yang diharamkan, Dia kerjakan. Ini sama saja, Pak. Dengan mengerjakan amalan sunnah, Ninggalin wajib. Manfaat nggak? Orang semangat tarawih Subuhnya enggak Manfaat? Maka saya sering mengatakan Mendingan enggak usah tarawih sebulanan penuh Asal sholat Lima waktu dijaga Orang enggak tarawih sebulanan penuh Berdosa enggak? Enggak Karena dia sunnah Dia cuma ketinggalan amalan-amalan Dan keutamaan-keutamaan sunnah Ya Maka Siapa yang ingin puasanya yang masuk ke dalam hadis Rasul, "Man soma Ramadhan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma min dzambi." Barang siapa yang berpuasa karena iman, berharap pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka caranya berbaik sangkalah kepada Allah. Ini keutamaan baik sangka yang pertama. Siapa yang berbaik sangka, niscaya dia akan baik kualitas amalnya. Saya katakan Pak di majelis ini. Seorang muslim itu konsepnya tatkala beribadah bukan sekedar sholat. Bukan sekedar zakat, puasa, haji, umroh. Enggak. Tetapi bagaimana sholatnya itu diterima. Bagaimana sholatnya itu mempunyai kedudukan atau kualitas yang tinggi. Sehingga diterima oleh Allah. Itu yang dicari. Yang sholat di dunia ini banyak. Tetapi yang diterima sholatnya, hanya orang-orang yang tertentu, Allah berfirman, minal muttaqib, Allah subhanahu wa ta'ala, hanya menerima dari orang bertakwa, enggak semua diterima. Makanya Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Inna ar-rajula layusallim. Wa ma Sesungguhnya seseorang salat dan tidaklah seseorang dituliskan pahala salatnya kecuali seper ini bagian paling sedikit seper terus membesar membesar membesar sampai setengah ini menunjukkan bahwasanya beda-beda orang sholat kita tadi. Imam satu, masjidnya al Falah gerakannya sama, bacaannya sama. Tapi si fulan dapat sepersepuluh, si fulan dapat setengah. Nah, berarti yang kita harus ambil pelajaran dari sini. Seorang muslim konsep tak dia beribadah adalah bukan sekedar tunai kewajiban. Tidak. Tetapi bagaimana sholatnya diterima. Nah, agar sholatnya diterima, agar sholatnya mempunyai kedudukan yang tinggi. Amalannya apa, Pak? Berbaik sangka kepada siapa? Allah Ini maksud hadis tadi. Inna min husnil dhani, inna husnil dhani billah min husnil ibadah. Berbaik sangka kepada Allah, termasuk daripada... Ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan dari Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan perkataan yang sangat luar biasa yaitu innal mu'mina ahsanadh dhanna bi ahsan al amal. Orang yang beriman kalau dia berbaik sangka kepada Allah dia akan baik amalnya. Kenapa kita dituntut baik amal. Bukan sekedar beramal. Karena Allah menerima hanya yang baik-baik sangka. Tidak semua diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kedudukan orang yang berbaik sangka yang pertama. Kemudian. Keutamaan orang yang baik sangka yang kedua. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yaitu. Siapa yang berbaik sangka. Atau. Dia akan mendapatkan sesuai dengan sangkaan baik dia kepada Allah. Dia akan mendapatkan sesuai dengan sangkaan baik dia kepada Allah. Coba perhatikan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah berfirman, أنا عِمْدَ ظَنِّ أَبْدِي بِي. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. Siapa yang berbaik sangka kepada Allah dia akan mendapatkan sesuai dengan sangkaannya. Yang berburuk sangka dia akan mendapatkan sesuai dengan buruk sangkanya. Dengan sangkanya. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah berfirman, "Ana indadhani 'abdi bi in dhunnabi khairan falah wa in dhanna sharron falah." Aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. Kalau seandainya dia menangkaku dengan baik, maka dia akan dapatkan. Kalau seandainya dia menangkaku dengan buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan tersebut. Disebutkan oleh para ulama tentang hal ini diantaranya di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi yang ditulis oleh Al-Mubarak Furi, bahawa makna dari hadis tersebut adalah U'amilu hala hasbi dhanibih Aku akan memperbuat terhadap dia sesuai dengan sangkaan yang baik terhadapku. Wa af'alu bihi ma yitawakka'u minni min khairin awsyar. Aku akan berbuat kepada dia apa yang dia sangkakan kepadaku. Baik yang buruk ataupun yang baik. Maka ini keutamaan kedua. Pak. Seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa? Sangkaan baik dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapa ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada cerita menarik bapa ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. berkata Sahal Al-Qat'i rahimahullah, "Ra'aitu Malik bin Dinar rahimahullah fi manam." Aku bermimpi bertemu dengan Malik bin Dinar. Fakultu ya Aba Yehya, lihat syair ini. Apa yang kudamtah bih al Allah Azza wa Jalla. Malik bin Dinar ini sudah meninggal. Dimimpikan oleh seseorang yang bernama Sahal. Kemudian ditanya, wahai Malik bin Dinar, apa yang membuatmu selamat di hadapan Allah? Apa yang membuatmu selamat di hadapan Allah? Maka beliau mengatakan. Qadimtu bidhunubin kathirah famahaha anni husnul dhanni billah aku menghadap kepada Allah dengan dosa yang banyak tetapi dosa tersebut dihapuskan oleh Allah dengan akibat dari baik sangka ku kepada Allah maka Bapak Ibu saudara-saudari ini kedudukan yang sangat luar biasa dari berbaik sangka kepada Allah poin yang ketiga dari baik sangka kepada Allah yaitu kapan semestinya orang berbaik sangka kepada Allah yang pertama tatkala mati tatkala dalam keadaan sakaratul maut ada yang tahu bagaimana sakaratul maut? ada yang pernah nyoba sakaratul maut? hah? Ada yang sudah mempersiapkan sakaratul maut? Ada yang pernah sakaratul maut di sini? Ada yang tahu kabar sakaratul maut? Ada yang tahu? Gak tahu ya? Baik. Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah tadi sebenarnya. Bapak Ibu saudara-saudari, ini yang saya sebutkan tadi. Cara berpikir seorang muslim adalah bagaimana saya selamat di akhirat. Dan akhirat dimulai saat dia mati. Pegang ini baik-baik dari perkataan para ulama. Sebagian orang sering memikirkan kiamat, kiamat. Ah kiamat masih jauh, dajjal belum datang. Ya, Dajjalnya keri, belum datang. Kiamat masih jauh. Ya'jud, Ma'jud belum datang Kiamat masih jauh Pak, hilangkan pikiran itu Kiamat dimulai saat Seseorang dicabut nyawanya oleh Allah Al-Mughira Ibn Shu'bah r.a. RA, RA anywhere, berkata Innakum ta'uluna al-qiyama al-qiyama Sesungguhnya kalian sering mengucapkan, kapan ya kiamat, kapan ya kiamat, kapan ya kiamat. fa Fa'innahu man mata komat kiamatuhu. Sesungguhnya ketahuilah siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Nah bapak ibu saudara saudari berbicara tentang kematian. Maka sebenarnya kiamat dimulai saat dia mati. Saat sakaratul maut itu adalah saat-saat seseorang paling bagus untuk berbaik sanggah kepada Allah. Coba perhatikan hadis-hadis riwayat berikut. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qabla mautih bi thalathati ayamin yaqul." Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal tiga hari, beliau bersabda لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mati kecuali dia berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa taala ini keadaan yang pertama yang semestinya seseorang banyak berbaik sangka kepada Allah dalam riwayat yang lain riwayat Imam Ahmad Atau riwayat Imam Tirmidhi. Saya ambilkan riwayat Imam Tirmidhi. Dari Anas bin Malik radiyallahu anhum. Annal Nabiya s.a.w. Dakhala ala syabin wahwa fil maut. Nabi Muhammad s.a.w. Pernah memasuki, Mengunjungi, Menjenguk orang muda, Anak muda, Yang lagi dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian, Rasulullah s.a.w. bertanya, Kaifat tajiduka? Lihat pak. Dalam keadaan seperti ini sudah gak manfaat pak. Harta sebanyak apapun. Emas sebanyak apapun. Rumah semegah apapun. Mobil semewah apapun. Gak manfaat. Lihat. Tadkala ada orang. Kita dalam keadaan sekarat orang-orang datang. Rasulullah SAW cuma bertanya. Kayaknya tajidu? Wahai fulan. Wahai pemuda yang kamu dalam keadaan sekarat. Yang kamu rasakan sekarang apa? Orang ini mengatakan. Wallah ya Rasulullah. Ini arjullah. Wainni akhawu zunnubi. Lihat, cuma ini yang dia inginkan. Wahai Rasulullah, keadaan seperti ini, aku cuma berharap kepada Allah, tapi takut dosa-dosaku. Wahai orang-orang yang tergila-gila dengan dunia, sampai menghalalkan segala cara. Wahai orang-orang yang tertipu dengan dunia, sampai dia meninggalkan kewajiban atau mengerjakan maksiat gara-gara dunia. Enggak akan dibawa mati, Pak. Tidak akan dibawa mati. Ya. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalur rajulin wa matsalu uh, matsalu benu Adam wa maluhu wa ahluhu Wahamalu kamasyli rojulin lahu salah satu perhatikan baik-baik ini perumpamaan seseorang dengan harta keluarga dan amalnya seperti perumpamaan seseorang yang mempunyai tiga saudara ya perumpamaan seseorang dengan harta keluarga dan amalnya seperti seseorang yang mempunyai tiga saudara saudara yang pertama mengatakan Anak maka madum tahayan. Aku akan bersamamu selama kamu hidup. Faizah minta las tamin ni walas tumbingka. Kapan kamu mati, saudaranya ini mati, maka yang ini mengatakan, aku bukan darimu, kamu bukan dariku. Kalau bahasa anak muda sekarang, lu, gua, end. Ya, habis. Kata Rasulullah, itu hartanya. Dia akan bersama kita selama kita hidup. Kapan kita mati? Sudah. Dia mengatakan, kamu bukan dariku, aku bukan darimu. Kita habis. Pertemanan kita selesai. Sebanyak hartanya, apapun tidak akan bisa dibawa mati. Tidak akan bisa dibawa mati. Ya, Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari, pada saat ini kita membutuhkan dua hal hanya berharap kepada Allah dan takut dosa-dosa kita. Adapun ke, keluarga yang kedua kan dia punya tiga saudara. Saudara yang kedua mengatakan, ana ma'akama dum tahyan faida udhkhil tal kabra falastamini walastuminka. Aku akan bersamamu kata saudara yang kedua ini selama kamu hidup. Kapan kamu dimasukkan dalam kubur kita bukan siapa-siapa. Aku bukan kamu, kamu bukan aku. Aku bukan darimu, kamu bukan dariku. Keluarga itu, istri anak-anak kita. Suami dan anak-anak kita. Kapan kita mati? Pak, kapan kita mati? Yang paling semangat memanggilkan tukang mandi mayat kita. Sopo! Siapa? Tuh, yang di belakang hijab. Yang paling semangat memanggilkan pemandian tukang mandiin mayat kita itu siapa? Istri kita. Kalau dibayar pak nih saya bu saya bayar satu miliar jangan kuburkan suamimu mau kira-kira? Enggak -kira? mau. Dia paling semangat memandikan mengkafani mensalati, menguburkan itu yang setiap malam merayu kita engkau Arjuna ku. Engkau pahlawanku, engkau Supermanku. Kalau mati selesai. Yang ketiga, saudara yang ketiga, dia hmm. mengatakan Anamaakama Dum Tahayan Nuamayhidan. Aku akan bersamamu selama kamu hidup dan mati. Kata Rasulullah Fadhah Amalu. Ini amalnya. Maka bapak ibu saudara saudari perhatikan kita lanjutkan hadis tadi. Orang ini mengatakan ya Rasulullah hayya Rasulullah enggak ada yang aku harapkan kecuali berharap dari Allah tapi aku takut dosa-dosaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yastami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal maut illa atahullah ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Artinya tidaklah seorang hamba Terkumpul padanya Tadkala dalam keadaan Sakaratul maut Dua sifat ini Berbaik sangka kepada Allah Takut dosa Melainkan Allah akan berikan apa yang dia sangkakan Dan Allah akan Amankan dari apa yang Dia takutkan Ini Pak Jadi keadaan pertama Yang patut kita berbaik Sangka tatkala mau mati dan Bapak Ibu sedikit menyimpang Kalau kita menalkin orang yang mau mati Dan itu pendapat yang paling benar Menalkin orang itu sebelum dia mati Sebelum dia dicabut nyawanya Bukan di kuburan Itu pendapat yang paling kuat Wallahu alam. Maka cukup dengan mengatakan La ilaha illallah tidak perlu dengan ucapan-ucapan lain. Atau asyadu Allah gak usah. La ilaha ilham. ya Kalau sudah mengatakan sekali, sudah. Oh Ustaz, kayaknya belum mantep deh. Ulang lagi. Ternyata pas diulang, setengah aja la ilaha ilamnya. Illawahnya gak disebut. Nanti dia tidak beriman malah. Maka uji palkinkan sekali kalau sudah mengucapkan biarkan kecuali kalau dia ngomong-ngomong yang lain-lain lagi. Karena tujuannya adalah agar ucapan terakhir dia apa? La ilaha illallah. Kemudian termasuk keadaan yang paling utama untuk berbaik sangka adalah tatkala mendapat kesulitan, kesempitan, terhimpit banyak hutang Susah rezeki Banyak penyakit Ini baik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan Baik-baik bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah Kisah dalam Sahih Bukhari Tiga orang yang Terperosok ke dalam goa Mulut goanya tertutup Dengan batu mereka tidak bisa keluar Kira-kira Kalau kita seperti itu apa yang dalam pikiran kita mati nggak ada lain kecuali mati jangankan di goa di dalam lift tahu lift pak ya lift seseorang nggak bisa keluar listrik mati liftnya berhenti di tengah-tengah apa yang akan terjadi sudah nggak ada dalam pikiran kita kecuali mati maka saat itulah kita butuh berbaik sangka kepada Allah saat misalkan pak saya beri contoh Sesudah orang, misalkan dia berhutang, nyari dari depan, belakang, kanan, kiri, gak dapat orang yang mau membantunya. Maka tidak ada lain pak, kecuali dia harus berbaik sangka kepada Allah. Ya sudah ya Allah, kalau seandainya apapun yang engkau takdirkan, aku terima. Ini baik sangka. Ini baik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang baik sangka dia akan diperlakukan oleh Allah sesuai dengan sangkaan baiknya. Lihat perkataan yang sangat luar biasa dari seorang Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan ini amalkan ini Pak. Bahkan al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di mengatakan bahwa termasuk keadaan yang paling indah adalah tak seseorang ingin mendapatkan jalan keluar. Yang dia tidak tahu kapan datangnya. Nanti saya akan bacakan perkataannya. Saya bacakan dulu perkataan dari Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan. Innal karba. Sesungguhnya kesulitan. Ida sytadda wa ta'azam wa tanaha. Kalau tambah sulit, tambah besar, tambah memuncak. Maka lil Abdi al-iyas an kashfihi min jihatil makhlukin akan terdapat dalam diri seorang hamba putus asa untuk minta bantuan jalan keluar solusi dari para makhluk ya kalau sudah tambah memuncak ujian taruh sambah, tambah sama mem tambah membesar tambah sulit maka sudah sudahlah enggak ada yang bisa nolong manusia semua enggak bisa nolong kalau sudah putus asa dari minta bantuan kepada makhluk apa yang terjadi yang terjadi adalah lihat apa yang terjadi dia bergantung hanya kepada Allah. Fata'allah <Sanmata> kawalbuhi billahi wada maka dia bergantung hanya kepada Allah Swa. Taala semata. Kalau sudah bergantung kepada Allah apa janji Allah? Waman tawakkalah Allah wahwa yang bertawakkal kepada Allah maka Allah akan mencukupkannya. Lihat Pak. Dalam kesulitan, tiga orang yang masuk ke dalam goa dan tertutup mulut goa tadi mereka berbaik sangka kepada Allah. Mereka mengatakan, Innahu la yunjina min hadhi syakhrah illa an nad'ua Allah bicalih a'malinha. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita berdoa kepada Allah. Baik sangka kepada Allah mustahil, Pak. Dan ini yang saya sebutkan nanti. Tentang doamu ditunggu Allah subhanahu wa ta'ala di Sabtu malam ahad. Di masjid mana? Masjid Ridwan. Ya, Mustahil pak. Bisa keluar dari mulut goa. Tapi karena baik sangka, Allah akan berikan jalan keluar. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. Jika dia menyangka baik, dia akan dapatkan kebaikan tersebut. Jika dia menyangka buruk, dia akan mendapatkan keburukan tersebut. Maka baik sangkalah. Tak kalah dapat musibah, Pak. baik sangkalah. Nah ini juga yang harus kita lakukan kalau kita lagi punya hajatan. Hajatan ingin kawinan, pernikahan. Entah itu yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. ya. Kedua, ingin hajatan bepergian, Umroh, haji. Pergian keluar daerah, keluar kota, keluar negeri. Kemudian yang ketiga ada hajatan bangun rumah. Hajatan buka toko. Hajatan macam-macam. Senantiasa dalam diri seorang hamba selalu ada perasaan was-was. Betul? Dan itu manusiawi. Rasulullah SAW bersabda. Ma minna illa. Tidak ada di antara kita kecuali memiliki perasaan itu, perasaan was-was, perasaan pesimis. Tetapi apa? Dilawan dengan baik sangka. Walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Tetapi Allah akan menghilangkan itu dengan bertawakal. Maka kapan kita mendapatkan musibah, mendapatkan kesempitan rasa was-was, maka baik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka niscaya dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Coba perhatikan lagi bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang dalam keadaan sulit. Ada cerita menarik. Cerita dalam perang tabuk. Ada seorang bernama uh, Kaab bin Malik, Kaab bin Malik dan dua temannya. Jadi ceritanya tiga orang. Kaab bin Malik ini ketika sudah diumumkan untuk berperang berjihad, beliau sibuk dengan dunia. Akhirnya tidak ikut perang sampai Rasulullah pulang ke Malik, kembali ke kota Madinah, beliau tidak ikut. Kemudian Kaab bin Malik dan dua orang temannya berkata jujur, kata Rasulullah pulang engkau, pulanglah dia. Semenjak itu selama sebulan tidak dibicarai oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Bagaimana Pak? Kalau saya ngucapin, e, Bapak ngucapin salam kepada saya, saya enggak jawab. Kesel kan? Marah, kemudian dan semisalnya. Ini yang enggak jawab Rasulullah. Jangan diucapin salam dibicarai ditoleh aja enggak sampai benar-benar merasa sebulanan penuh gara-gara tidak ikut perang Tabuk kemudian setelah hari ke-30 istrinya disuruh pulang pisah dengan istri sampai hari ke-40 sampai disebutkan di dalam surat At-Taubah hatta idza waqat alaihim al-ardu seakan-akan bumi itu menelan dia menyempitkan dia Maka ketika dia berhusnudhan kepada Allah, apa yang terjadi, maka Allah memberikan pengampunan. Bayangkan Pak, tidak disalami, tidak dibicarai oleh orang satu kota Madinah. Mulai dari Rasulullah sampai seluruh sahabat tidak mau berbicara. Itu kan sakit sekali. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, Karena beliau berhusnudon kepada Allah disebutkan dalam surat Taubah ayat 117 sampai 118 Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya memberikan taubat kepada orang tersebut. Intinya, poin yang kedua keutamaan taubat atau tempat yang paling utama untuk berbaik sangka adalah taklalah mendapatkan kesempitan, ujian, terhimpit dari permasalahan-permasalahan dunia. Kemudian. Keadaan ketiga Tatkala seseorang dianjurkan Untuk berbaik sangka Yaitu ketika banyak hutang Nih pak jangan main-main dengan hutang Semua dosa akan diampuni oleh Allah Kecuali hutang Dan salah satu penyebab orang berhutang Gara-garanya adalah Tidak bisa membedakan Mana yang merupakan keperluan Mana yang hanya keinginan saya ingin mobil saya baru. Rumah saya baru. Motor saya baru. Istri kayaknya cukup satu deh. Ya. Saya ingin itu. Tetapi saya tidak perlu. Meskipun mobil saya menaikinya lebih lama. di, eh, Menghidupkannya lebih lama daripada menaikinya. Hm, monggok terus banget. Ya, subhanallah saya punya mobil tuh luar biasa kemarin saya ajak ngembut itu wiper kacanya copot satu-satu subhanallah asik banget nih saya bilang ini mobil ya? tapi ini mobil saya atas nama saya Ahmad Zainuddin gak ngutang, sorry ini orang semuanya ngutang rumah ngutang mobil ngutang motor ngutang Kredit itu kan hutang. Coba pas mati sekarang mati bawa hutang. Kalau perlu celana dalam hutang. Subhanallah ya jangan mudah-mudah hutang. Arisan-arisan itu hutang. Arisan umroh nggak perlu pak. Arisan umroh itu nggak perlu. Kenapa? Itu hutang. Sedangkan Allah berfirman wallahi 'ala nas ijjul bait man istata'a sabila. Manusia mempunyai kewajiban kepada Allah untuk menunaikan ibadah haji termasuk dalam dalamnya umrah bagi siapa yang mampu. Enggak perlu berhutang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, salah satu kesalahan orang kenapa banyak hutang karena tidak bisa membedakan mana yang merupakan keperluan, mana yang merupakan keinginan saja. Kapan kita berbaik sangka tak tatkala terlilit dengan hutang? Coba perhatikan sebuah cerita disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Az-Zubair bin Al-Awwam anhu berkata kepada anaknya. Ya, kepada anaknya, Abdullah bin Zubair, "Ya bunayya, inna In ajazza an syai'in min daini fasta'in alayhi maulaya. Artinya wahai anakku sayang kalau nanti ini pelajaran menarik juga Pak dalam pendidikan anak. Saya di Madura ini belum pernah membahas pendidikan anak. Nanti deh ustaz-ustaz yang lain yang membahas. Salah satu sedikit menyimpang tentang pendidikan anak. Salah satu pendidikan anak caranya yang diajarkan oleh Rasulullah adalah memanggil anak dengan panggilan yang santun yang baik ya bunaya wahai anakku sayang jangan sebagian orang tua kadang-kadang saking keselnya sampai menyebut anaknya, eh kampret sini lo ya kadang juga anak orang tuanya eh anak monyet sini berarti dia monyet ya subhanallah Ya, jauhi Pak Dan saya sering menggambarkan Manusia itu Mempunyai sifat Prioritas terbalik Sesuatu yang tidak penting Dia anggap penting Yang penting dia tidak Anggap penting Persis dalam kehidupan berumah tangga Saya beri contoh Pak Seorang suami Kalau lagi ngobrol Di luar rumah dengan kawan-kawannya itu bisa berjam-jam. Kopi habis, orang yang jual gorengan sampai pulang. Ini belum selesai ngomongnya. Dari mulai politik, ekonomi, kemudian sepak bola sampai batu akik. Belum selesai ngomongnya. Tapi giliran di rumah Ngobrol sama istri yang sunnahnya setelah sholat isya sebelum tidur itu ngobrol. Lima menit ngobrolnya tengkar. Subhanallah. Ya? Ini parehko. Itu satu contoh. Yang kedua. Kalau di luar ngobrol sama kawan-kawan itu santun terkenal dengan baik. Gak. Baik. Ya Ustaz, terutama kalau Ustaz ya. ya Ustaz, ada yang bisa dibantu Ustaz Tapi giliran di rumah Seperti singa yang mengau-ngau Manggil istri Seakan-akan dia manggil pa, Manggil seorang pembantu Memanggil anak dengan panggilan yang buruk Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Bunaya Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya Ya Humair, panggilan sayang dalam riwayat Imam Ibnu Majah meskipun hadisnya dilemahkan oleh sebagian ulama. Wahai wanita yang berkulit putih morona kemerah-merahan. Itu panggilan sayang. Bu, ibu-ibu yang belum suaminya yang belum mempunyai panggilan sayang untuk ibu-ibu, minta malam ini juga. Ini dari dulu mbokek mbokek. Subhanallah. Ya ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kembali ke permasalahan tadi. Jadi sebagian orang mempunyai hal yang terbalik dalam hidupnya. Ya Bunaya, wahai anakku sayang. Ini panggilan yang bagus. In ajazda'an syai' min dayni fasta'in alaihi maulaya. Jika aku mati. Dan kamu sulit bayar hutangku, maka minta tolong sama tuanku. Maka Abdullah bin Zubair berkata, Fawallahi ma daraitu ma'arada hatta kultu ya abad iman maulak. Lihat perkataan, perkataan Zubair bin al-Awwam, sang bapak mengatakan, Wahai anakku sayang, kalau aku mati, Kemudian aku bawa hutang Dan kamu sulit bayar hutang-hutangku Minta tolong sama tuanku Berbaik sangka kepada tuanku Kata Abdullah sang anak Aku tidak paham Apa maksud yang dikatakan oleh bapakku Maka aku pun bertanya Wahai bapakku Siapa Yang engkau maksud tuanmu Maka sang bapak menjawab Allah. Sang bapak menjawab apa? Allah. Artinya kalau seandainya sulit bayar hutang ketika aku mati dan membawa hutang dan anak-anakku ingin bayar hutang. Sulit maka minta tolonglah. Berbaik sangkalah kepada Allah. Maka kata Abdullah bin Zubair. Fawallahi ma waka'tu fi qurbah min dini. Ilah kultu ya maulah Zubair, ikhtiir anhu deinuhu fayikhtiirh. Artinya, demi Allah kata Abdullah bin Zubair, setidaklah aku mendapatkan kesulitan untuk membayar hutang-hutang Bapakku kecuali aku berdoa. Wahai tuannya Zubair, siapa itu? Allah. Lunaskanlah hutangnya Zubair, maka Allah akan melunaskannya. Maka pak, tak kala terhimpit hutang, maka berbaik sangkalah kepada Allah. Tapi enggak cukup cuma baik sangka, bayar pak. Enak aja baik sangka, bayar. Ya ini para ekwainer tidak mati oleh Allah Subhanahu Wataala. Kemudian keadaan yang dituntut untuk berbaik sangka juga adalah tatkala bertobat. Lihat hadis yang sangat luar biasa ini hadis riwayat Muslim. Tapi hati-hati, hadis ini jangan membuat kita jangan membuat kita akhirnya meremehkan maksiat. Dan ini perkara yang sangat jeli perbedaan antara baik sangka dengan meremehkan maksiat. Misalkan ada orang gak sholat, ah sudahlah kita baik sangka aja, semoga Allah mengampuni. Ini bukan baik sangka. Ini namanya teledor. Ini namanya meremehkan Allah. Makanya Imam Luqayyum rahimahullah ta'ala mengatakan, inna husna zanni ya'kuduka lihusnil amal. Sesungguhnya, Berbaik sangka itu mengajakmu untuk berbuat beramal yang baik. Adapun orang maksiat, ah enggak apa-apa kita maksiat sedikit. Baik sangka, ya Allah Maha Pengampun. Ini bukan baik sangka, Pak. Lihat ya, perhatikan baik sangka selanjutnya yang sangat dianjurkan saat tatkala bertaubat. Perhatikan hadis berikut, Allah berfirman, "Aznaba 'abdun dhanban." Seorang hamba pernah melakukan dosa. Faqala Allahum maghfirli dzambi. Lalu orang hamba ini berdoa, ya Allah ampuni dosaku. Faqala Tabarak wa ta'ala maka Allah berfirman, aznaba 'abdun dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudzu bidzambi tsumma 'ada fa'adznab. Lalu Allah berfirman, seorang hamba ku melakukan dosa dan dia tahu ada Rab yang mengampuni dosa Dan menghukum atas dosa Artinya kalau dia tahu diampuni dosanya Lalu hamba ini kembali lagi berdosa untuk yang kedua kali Maksudnya gini Pak Ada hamba berdosa Kemudian dia bertobat Kata Allah Karena dia bertobat aku ampuni dosanya Ternyata setelah diberi taubat dia berdosa lagi ada Kemudian dia ulangi dosanya Fakallah, ay, Rabbul Firli Zambi. Lalu dia berkata lagi, wahai Rabbku, ampuni dosaku. Fakallah, tabarakatuh. Allah berfirman lagi, abdi aznam zamba, f'ali ma anna lahul Rabbun yafirul zamba, wya'khudu bi zam. Hambaku melakukan dosa, dan dia mengetahui ada Allah yang mengampuni dosa dan menghukum atas dosa. Maka aku ampuni dosanya, karena dia bertobat kepadaku. Kemudian. Tumma 'ada fa'al. Kemudian dia ulangi lagi dosa itu yang ketiga kali. Dia berdoa lagi kepada Allah minta ampunan sampai di akhir hadis Allah berfirman, "I'mal ma syi'ta, faqad ghafartu Wahai hambaku. berbuat sesukamu. Aku ampuni dosa-dosamu. Lihat Pak, indahnya baik sangka. Apapun yang dia kerjakan selama dia baik sangka kepada Allah diampuni dosa Maka bapak ibu tetapi hadis ini jangan menganggap kita ah kalau begitu kita dosa sebentar saat ya misalkan sudah bosan dengan istri nyoba yang lain deh saat kalau nikah nggak bisa mendingan yang short time yang jangka jangka pendek begitu ya jangan kenapa karena kita tidak tahu Allah mengampuni dosa kita atau enggak kita pun tidak tahu. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan waktu umur kita Untuk bertaubat atau tidak Jangan-jangan pas lagi Mati Ya Jangan-jangan eh, seperti itu Makanya tidak boleh mencoba-coba Maksih nah, Ini yang bisa saya sampaikan Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah eh, Saya lihat sudah jam setengah Sembilan Jadi apa yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala Itulah baiknya dan indahnya Berbaik sangka kepada Allah Saya ulangi sebagai Ringkasan kajian ini Yang pertama yang saya jelaskan tadi Kedudukan baik sangka Kenapa kita membicarakan baik sangka Karena satu Baik sangka adalah apa Adalah tauhid Tanda orang bertauhid Yang mana tauhid Penyelamat yang pasti Di, surga, di akhirat yang kedua, bedanya orang muslim dengan orang munafik, orang musyrik adalah dalam perihal baik-sangka. Yang ketiga, orang yang berbaik-sangka akan teguh, kokoh, kuat, tegar menghadapi problem-problem masalah. Dan subhanallah pak, kalau kita perhatikan manusia itu masalahnya macam-macam. Ada orang saya lihat, kaya, istri cantik, anak, baik, ya semua keperluannya ada. Ternyata apa yang diberikan ujian oleh Allah kepada dia? Dia penyakitan. Dianya yang penyakitan. Satu. Yang kedua, ada lagi orang kaya. Istri ada, anak ada. Ternyata anaknya yang bermasalah. Kenapa? Anaknya yang berbuat maksiat. Ada saja macam-macam ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka saya ingin menyinggung di sini, Ini yang saya bahas nanti insya Allah di Masjid Rizwan. Doaku, doamu ditunggu Allah. Sebagian orang Pak ada berdoa. Tadkala dia cuma perlu saja. Kalau gak perlu, gak pernah nada tangan kepada Allah SWT. Kalau hidupnya lapang, nyaman, gak pernah nada tangan kepada Allah SWT. Kapan perlu saja berdoa? Padahal siapa yang tahu kita keluar masjid kemudian kaki terkilir gara-gara kaki terkilir kemudian kena sarap sampai ke otak kita akhirnya seluruh tubuhnya struk. Ada yang tahu? Ada. Ini rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun sudah dijamin hidupnya oleh Allah dunia akhirat tapi tidak pernah bosan-bosan berdoa. Salah satu doa beliau. Yang beliau baca Allahumma Inni a'udhu bika min zawali ni'matiki Wafuja'ati ni'matik Wajami'i syakhati Ya Allah aku berlindung Dari hilangnya ni'matmu Dari datangnya tiba-tiba Musibahmu Dan dari seluruh kemurkaanmu Sebagian orang Berdoa hanya tak kalah perlu saja Sama Allah Maka seperti yang saya ucapkan tadi Poin yang pertama tadi, kedudukan baik sangka kepada Allah. Ada tiga. Kemudian yang kedua yang saya bahas, keutamaan berbaik sangka. Apa keutamaan pertama Pak? Ada yang masih ingat? Hah? Inilah sebabnya kenapa saya mengulang. Kalau yang hadir di majlis saya seperti Imam Syafi'i, silahkan gak nyatat Pak. Ya, Imam Syafi'i satu malam baca ratusan hadis, besok pagi beliau hafal semua. Dan ini contoh kita memiliki berarti prioritas terbalik untuk datang ke pengajian, ya sekedar datang isi waktu daripada bengong di rumah. Giliran kerja lengkap pulpen, lengkap. Untuk nyari dunia, untuk nyari akhirat sekedar nah apa keutamaan berbaik sangka siapa yang masih ingat satu hah keutamaan baik sangka hah sebesar berbaik sangka sebesar itu perlakuan siapa Allah subhanahu wa taala ini keutamaan berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa taala yang kedua keutamaan berbaik sangka. Yang kedua yaitu orang yang berbaik sangka dia akan baik ibadahnya. Orang yang baik sangka akan baik ibadah. Kapan anda malas ibadah? Ibadahnya naik turun, baca Qurannya Senin, Kemis, ya maka baik sangkalah kepada Allah. Niscaya akan semangat. Yang ketiga keutamaan orang yang berbaik sangka adalah Orang yang berbaik sangka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia baikkan sangka kepada Allah. Kemudian poin yang ketiga saya sebutkan, kapan sebaiknya orang berbaik sangka? Yang pertama tatkala sakaratul maut. Yang kedua, tatkala kesulitan, kesempitan hidup, ya. Yang ketiga tatkala bertobat, berdoa itu poin-poin yang saya sampaikan dalam kajian ini mudah-mudahan bermanfaat apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah ya jikum ya ada beberapa pertanyaan tadi siang Bapak ini memberikan sebuah catatan Ustaz jawab nanti di Masjid Al Falah saya jawab insyaallah apa bedanya orang sunnah dengan non sunnah? Ya bedanya ini sunnah, ini non sunnah. Itu bedanya. Padahal kitabnya sama, nabinya sama. Enggak mungkin. Kalau orang sunnah, kitabnya ini. Orang non sunnah, kitabnya ini. Contoh, syiah rafidah. ya Kitabnya orang sunnah, Al-Quran, Al-Karim. Syiah rafidah, kitabnya, Quran mereka, Quran yang kita pegang sekarang itu belum sempurna. Quran sisanya masih ada nanti dibawa oleh Imam Mahdi. Itu nggak sama orang Sunnah dengan non Sunnah itu nggak sama. Ya kitabnya sama, jadi nggak sama. Nabinya, mereka mengatakan bahwa Jibril alaihi salam salah nyampaikan wahyu. Yang benar itu kata mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Bukan kepada siapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak sama, apa ya. Yang bertanya ini nggak sama, ya tidak sama. Orang sunnah dengan non sunnah tidak sama. Kemudian termasuk pertanyaan selanjutnya, mengapa orang orang senang poligami, poli istri? Ada poli istri kan? Hah? Dan sebagainya. Apakah ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya. Rasulullah s.a.w. istrinya sembilan. Beliau meninggal istrinya sembilan. Beliau masih hidup istrinya? Sebelas. Itu poligami yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. Para sahabat istrinya paling banyak empat. Dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. Ada saya heran pak. Ada heran ada laki-laki yang. Mohon maaf kepada yang bertanya saya yang menying tidak menyinggung ini. Ada laki-laki yang dia... Subhanallah. Pernah waktu itu saya kajian di radio, saya ditanya. Pertanyaan langsung. Ustaz, nama saya Fulan, saya laki-laki. Kenapa sih Islam itu ada poligami? Itu kan menyakitkan sekali untuk perempuan. Wah, saya bilang ini suami teladan ini saya bilang. Ya? Itu menyakitkan sekali bagi perempuan. Bagaimana sih pesan perempuan tidak sakit hati dengan dimadu saya benar-benar tidak setuju dengan poligam. Kemudian perkataan yang beliau yang sangat besar kesalahannya adalah. Ustaz jangan-jangan itu Al-Quran itu yang buat cowok. Nah. Gara-gara tidak suka dengan syariat Allah maka menghina Al-Quran. Ya. Ini sama nih pertanyaan seperti ini. Kenapa mengapa dalam Islam orang senang poligami? Bukan senang, ada syariatnya. Ada apa? Syariatnya. Jadi Anda kalau tidak senang jangan. Adapun membenci tidak boleh. Allah berfirman, "Zalika biannahum karihu ma anzal Allah fa ahbata amalu" Yang demikian itu karena mereka benci dengan syariat Allah, maka Allah hapuskan amal mereka. Jadi kalau, ibu-ibu juga, kalau belum siap untuk dimadu, dan tidak ada perempuan yang siap untuk dimadu. Maka jangan mencela apalagi sampai menolak hapus amalnya. Seorang Muslim sifatnya bagaimana? Allah berfirman: "Fala warabbika la yuminun, hatta yu hakimu kafimasya jara baynahum, thumma la yajidu fi amfu sim harajamimma qadai wa yuslimu taslima." Ini sifat orang beriman. Tidak sama sekali. Demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan Engkau, Wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai hakim pemutus keputusan. Kemudian jika sudah diputuskan keputusan, mereka tidak mendapati dalam diri mereka keberatan. Kalau ada syariat enggak berat dan menerima dengan semenerima penerimaannya. Itu sifat orang beriman. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minina wa la mu'minatin qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul min amrihim." Tidak pantas bagi orang beriman kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah keputusan, perkara, syariat, maka mereka memilih yang lain. Ini enggak pantas. Maka sifat orang beriman itu, sami'na wa'ata'na. Adapun Anda belum sanggup untuk berpoligami, maka jangan. Dan ingat, saya pesan kepada Bapak-Bapak. Jangan juga asal poligami. Ya, Kenapa Pak? Karena syariat Allah itu tidak ada yang membahayakan manusia. Nikah satu semestinya mendapatkan ketenangan, sakinah, cinta, mawaddah, kasih sayang, rahmah. nikah satu. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum, "Wa min ayati an khalaqala lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Di antara tanda kekuasaan Allah Allah menjadikan dari diri kalian, istri-istri kalian yang kalian merasa tenang, cinta, kasih sayang. Istri satu dapat tenang, cinta, kasih sayang. Kalau dua semestinya tambah tenang, tambah cinta, tambah kasih sayang. Ini enggak. Istri dua malah keluarganya hancur. Ini berarti poligaminya tidak sesuai dengan apa yang dituntun. Pak ya. Jadi jangan asal ah nikah lagi ah. Jangan. Ya, Baik, <coughs> para yang dirahmati alai Allah Subhanahu wa taala. E, berapa anak Rasul dan siapa saja? Para yang dirahmati alai Allah Subhanahu wa taala, anak Rasulullah itu yang pertama ada namanya Ibrahim. Ini ibunya Khadijah. Ada namanya Abdullah. Ini juga Ibn, afwan. Yang pertama namanya Al-Qasim Ibunya pun Khadijah Yang kedua Abdullah Itu ibunya adalah juga Khadijah Yang ketiga Ibrahim Ibunya namanya Maria Al-Qibtiyah Kemudian dari anak-anak perempuan Yang pertama Zainab Ruqayyah Ummu Kalthum, kemudian Fatimah. Berarti anak beliau ada berapa? Ada tujuh anak. Tiga laki-laki, empat perempuan. Semuanya berasal dari siapa? Khadijah. Kecuali tadi siapa? Ibrahim. Dari Marya Al-Qibutiyah. Nah, silahkan. Iya, yang pertama cerita Imam Syafi'i r.a menangis akan dosa-dosanya karena beliau mengakui bagaimana banyaknya dosa meskipun ini adalah termasuk daripada sifat orang beriman dan kita mengetahui Imam Syafi'i Imam yang penuh dengan ilmu kemudian jauh dari dosa tetapi akibat ilmu beliau itulah yang akhirnya beliau mengetahui bagaimana uh, Kurangnya amal. Bagaimana banyaknya dosa seseorang. Itu yang membuat beliau menangis. Dengan menangis tersebut beliau berharap agar diampuni dosanya oleh Allah. Husnudhan dengan ujub atau teledor tadi beda jauh. Husnudhan mengajak orang untuk beramal. Adapun pun ujub mengajak orang untuk puas dengan apa yang sudah dia kerjakan. Tahu Pak arti ujub. Ujub itu artinya adalah menganggap diri sendiri mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini namanya ujub. Dan ini penyakit yang dimiliki oleh iblis, Syaitan. Ya. Makhluk pertama yang mengerjakan maksiat di langit itu iblis gara-gara sifat ujub. Adapun putus asa dengan Berharap, terlihat ya tadi. Putus asa dengan berharap, maka jauh bedanya. Orang yang berharap, dia berharap akan rahmat Allah. Adapun berputus asa, maka dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sangat jauh perbedaannya. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi yang ingin bertanya. Selamat. Suudla, iya. Ini termasuk suudla. Iya, iya. Uh, uh, asuransi itu sebenarnya adalah pemikiran-pemikiran ala Yahudi. Jadi dia membuat seseorang mempunyai prinsip hidup madesu, masa depan suram. Ini betul. Orang asuransi itu mempunyai hidupnya madesu, prinsip hidupnya madesu. Kalau saya keluar nanti saya mati siapa yang akan membiayai anak istri saya? Maka ada asuransi jiwa. Kalau saya tabrakan nanti siapa yang akan membenarkan mobil atau motor saya? Maka ada asuransi kendaraan. Kalau saya nanti mati siapa yang akan membiayai pendidikan anak saya? Maka ada asuransi pendidikan. Ini namanya madsu. Orang muslim tidak seperti itu. Orang muslim senantiasa dia sebagaimana dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yu'jibunil fa'lu. Aku sangat suka al-fa'lu. Apa itu al-fa'lu? Al-kalimatut thayyibah, perkataan ucapan yang optimis. Enggak, insyaallah, baik. Semoga baik. Semoga dijaga oleh Allah. Seperti itu hukumnya karena pertama ya tadi secara hukum fikih saya berbicara sekarang hukum fikih adapun tadi dari perkara akidah hukum fikih adalah uh, asuransi di dalamnya terdapat gharar gharar itu ketidakpastian kita bayar sekian tapi ngambilnya lebih banyak tidak pasti uang yang diambil lebih banyak itu uangnya siapa uang orang lain itu berarti yang kedua Ngambil harta orang lain tanpa kebenaran Yang ketiga Di dalamnya terdapat gambling judi Kenapa? Karena definisi judi itu adalah Untung-untungan Kalau yang bayar puluhan tahun Gak pernah tabrakan Gak bisa ngambil Kalau yang bayar baru sebulan Tabrakan total semua Langsung diambil seluruhnya Itu uang dari mana? Itu namanya judi untung-untungan belum hmm. lagi nanti terlambat bayar riba karena charge jadi tinggalkan wartawakal kepada Allah asuransi, saya ingin ngasih pak, asuransi dalam Islam ada, asuransi yang sesuai dengan syariat, apa setiap kali keluar rumah membaca bismillah tawakal tu'ala Allah wala hawla wala quwata illa bih ini asuransi islami kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika beliau bersabda manharajamin baitihi thumakal siapa yang keluar rumah kemudian dia membaca Bismillah tawakal tu alallah fakilalhukud hudita wukita wakufita maka akan dikatakan kepada orang tersebut kamu telah dijaga diberi petunjuk dicukupkan ini asuransinya ini penjagaannya. Ya, kemudian asuransi yang lain dalam tanda kutip penjagaan yaitu membaca zikir pagi zikir sore. Membaca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ta'awwada muta'awwidun mimitslihinna, tidak ada perlindungan orang-orang yang minta perlindungan yang paling kuat." dengan membaca dibandingkan de, membaca tiga surat tersebut baca kapan saja di mana saja kapan kita ingin minta perlindungan ya, itu asuransi yang sangat luar biasa ya Yang pertama tadi apa? enggak yang pertama salahu ummati apa? Ya yeah. uh, pertama pertanyaan tentang apakah orang kafir masuk ke dalam hadis tadi anain dalwan nih abdi bi aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku maka lihat di sini wallahu aalam dia hanya berkisar kepada hamba yang beriman saja karena per, uh, pertolongan Allah Kemudian bantuan Allah hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang khusus dari hamba-hambanya saja. Yaitu orang-orang yang beriman. Maka maksud hadis inda abdibi, itu masuk ke dalam orang muslim saja. Tetapi pertanyaan ini juga kalau seandainya ditanyakan apakah untuk orang-orang kafir kalau dikatakan tidak apa faedahnya kalau dikatakan iya apa faedahnya artinya pertanyaan itu tidak perlu ditanyakan ah maksud saya ya? kalau saya katakan iya masuk sesuai dengan sangkaan hambaku hambaku pun masuk orang kafir emang kenapa artinya enggak ada faedahnya gitu ya tidak ada yang di belakang itu sesuatu yang ber, terlalu berfaedah Nah, Adapun yang kedua yaitu bagaimana mendudukkan harta dalam Islam. Islam itu agama yang komprehensif, menyeluruh, tidak cuma mengatur khusus ibadah saja. Islam tidak memerintahkan kita untuk meninggalkan dunia. Islam memerintahkan kita untuk Mengejar akhirat Dengan Dunia kita Mengejar Akhirat dengan dunia kita Lihat, 10 orang Yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masuk ke dalam surga Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah Uthman fil jannah, Ali fil jannah Abdul bin Auf fil jannah Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah Talha fil jannah Zubair fil jannah kemudian Abu Ubaidah 10 orang ini semuanya saudagar kaya dijamin surga menunjukkan bahwasanya antara kekayaan dengan kemiskinan sebenarnya terletak pada bagaimana seseorang berhadapan dengannya jadi yang permasalahannya adalah bukan anda harus kaya atau anda harus miskin bukan tetapi bagaimana hidup ini bekal untuk kehidupan akhirat? Itu yang jadi permasalahan. Lihat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, mali walid dunya kamathal mathali wa mathalu dunya karaqibin astadhillu tahta syajara thumma raha wa Apa hubunganku dengan dunia? Perumpamanku dengan dunia hanya seperti seorang pengembara berteduh di sebuah pohon. Lalu dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Pohonnya itu dunia, kitanya pengembara itu. Tujuan asli kita adalah apa? Akhirat. Jadi yang paling baik sebenarnya mengamalkan atau bersikap terhadap harta adalah bagaimana harta itu menyampaikan kita ke dalam surga. Ya. Itu yang paling baik. Dan benar tadi perkataan jangan letakkan hartamu di dalam dadamu. Betul itu. Maksudnya apabila kita mendapatkan keluasan rezeki, maka itu bukan segala-galanya. Rezeki ini tidak akan manfaat kecuali tatkala dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipersulit permasalahan ini. Cuma saya nanya, Bapak mau miskin mau kaya? kaya, kaya eh, nggak tercelah, ya asalkan kekayaannya tersebut menyampaikan dia kemana surga. ke surga, Allah waalaikum. Nah, yang di sini tadi ada tak? Nggak ada? Tadi nah. yang angkat tangan nggak ada di sini? Taib. Saya baca yang ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik wa fiika Saya bekerja sebagai paramedis di Puskesmas. Sejak adanya BPJS setiap bulan saya mendapatkan uang kapitasi. Uang itu diberikan oleh BPJS pada Puskesmas sesuai dengan jumlah Peserta BPJS di puskesmas tersebut tanpa memandang jumlah pasien yang datang berobat secara tidak langsung sakit, tidak sakit. Peserta BPJS membayar ke puskesmas dan uang itu dibagikan ke staf puskesmas. Bagaimana hukum uang tersebut dan bolehkah uang itu ah, saya berikan pada saudara kandung saya yang terlilut hutang yang lumayan besar jumlahnya. Maka jawabannya jauhi karena itu syubuhat. Ya, Jauhi Karena itu apa? Ambil harta orang tanpa kebenaran Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana hukumnya kalau pegawai ngutang di bank Jika dia meninggal biasanya hutangnya dibebaskan Meskipun pembayarannya belum lunas Berhutang di bank haram Karena riba Ya Karena apa? Riba dan riba yang paling rendah seperti seorang berzina dengan ibu kandungnya. Dan orang cerdas tidak pernah meremehkan laknat Allah. Laa nallahu al kila riba wa mukilahu wasyahidahu wasyahidehi wagatibahu wakalahu misaw. Allah melaknat pemakan harta riba, pemberi harta riba, pemberi ini siapa? Pemakannya jelas yaitu yang mengutangi pemberi siapa yang berhutang karena tidak akan ada riba kecuali ada yang mengutangi dan ada yang berhutang dan kedua saksinya dan penulisnya semuanya sama dapat laknat ada pengalaman menarik Pak ini berkaitan juga dengan riba plus dengan baik sangka kepada Allah perhatikan baik-baik saya pernah diundang di Sumatera kajian khusus kepala-kepala dinas di salah satu pemerintahan kota, di salah satu kepulauan di Sumatera. Waktu itu saya sedikit menyinggung tentang permasalahan riba dan riba. Ada orang bertanya, Ustadz kami paham betul Islam mengharamkan riba, Islam mengancam pelaku riba di laknat itu kami paham kami tahu cuma permasalahan kita hidup harus realistis kata dia dengarkan dulu kita hidup harus realistis saya kalau tidak minjam di bank mau minjam kemana ke depan sama orang tua teman-teman nggak -teman, dapat ke belakang nggak dapat ke kanan ke kiri nggak dapat saya mau minjam kemana untuk berdagang, untuk bermodal? Harus realistis berpikir kita, Ustaz. Maka jawaban orang-orang seperti ini kembalikan ke permasalahan tadi. Berbaik sangka kepada Allah. Salah satu bentuk baik sangka kita kepada Allah. Allah berfirman, "Maja'ala 'alaikum fiddin min harj." Allah tidak mungkin menjadikan agama itu sulit ketika diharamkan riba, tidak mungkin Allah menyulitkan agak hamba-hambanya. Tidak mungkin Allah memberikan ujian di luar kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah tallah. Men akan menjadikan setelah kesulitan Pasti ada kemudahan Mustahil Allah subhanahu wa ta'ala Dengan syariatnya Menyelakakan manusia Menyusahkan manusia Itu gak mungkin Ya sebejat itukah Allah Seburuk itukah Allah Gak mungkin Pasti ada jalan keluarnya Apa jalan keluarnya Cari modal yang tanpa riba di mana minjam minjam tanpa riba banyak orang nggak percaya kepada kita nah itu permasalahnya permasalahannya berarti anda yang tidak dipercaya orang betul nggak kan? bukan tidak ada solusi jadi jangan katakan bawasnya nggak ada nggak ada jalan kecuali riba siapa yang? Allah nggak mungkin menyengsarakan hambanya. Nah ini juga jawaban untuk semua syariat Allah yang di yang berat orang mengerjakannya. Anak perempuan kita sampai sekarang belum berjilbab. Jangan anak perempuan kita, istri kita belum berjilbab. Maka katakan kepadanya, Bu, istriku sayang, ini syariat Allah tidak mungkin menyusahkan hambanya. Mustahil Allah menyusahkan hambanya. Diharamkan zina. Diharamkan pacaran, diharamkan minum khamar berjudi, mustahil Allah menyusahkan hambanya dengan syariat-syariatnya. Itu namanya baik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sampai ada perkataan kalau lagi nyari duit, ah oh, ustad nyari yang haram aja susah sekarang, apalagi yang sulit, apalagi yang halal, ya. Rasul saw memang sudah bersabda. Yaiti ialah nasi zaman. Tidak dibalik merumah. Aku jamin, amin al halal, amin al haram. Akan datang kepada manusia suatu masa seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil. Apakah yang halal, apakah yang haram? Tetapi apakah semuanya haram di dunia enggak? Masih ada banyak yang halal. Cuma kita, iaitu ya tadi sedikit-sedikit apa? putus asa, rapuh, lemah, kerupuk wallahu aalam makna dari Allah akan memberi rezeki yang banyak apakah akan menjadikan kaya atau hanya cukup kebutuhannya sampean maunya mana sesuai dengan sangkaan hambanya ya wallahu aalam ini pertanyaan enggak perlu ditanya ini Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana hukum memakai cadar pada saat sholat Contohnya seperti sholat di masjid ini Apabila berdiri akhwatnya bisa terlihat ikhwan. Apakah ada dalil yang sahih Atau hukumnya sama seperti pada saat tawaf Yang wajib dibuka wajah dan lengan Maka saat sholat dibuka Tidak mengapa Insya Allah tidak ada yang nilik dari ikhwan ya. Bagaimana jika ada seorang suami Yang tampak gelisah Sedih, bingung atau tampak putus asa ketika rezekinya pada hari itu tidak seperti hari-hari sebelumnya. Karena khawatir dia tidak bisa memberi nafkah kepada anak istrinya. Nasihat apa yang baik untuk suami itu. Dan bagaimana sikap istri kepada suami yang sedang galau seperti ini. Jawabannya ya, sama. Berbaik sangka lah kepada Allah. Tetap usah. Coba perhatikan Pak. Kita ini Allah pegang hadis Rasul. Problem terbesar manusia adalah tidak yakin. 100% dengan hadis hadis Rasul. Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardh illa 'ala Allah Tidak ada makhluk melata di bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Itu janji Allah yang Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkir janji, enggak mungkin Allah mungkir janji. Itu janji Allah. Dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Layamu tu nafs lan tamu nafsun hatta yastak milariz wa ajalahu. Seseorang tidak akan mati sampai dia menyempurnakan rezki dan ajalnya. Ada orang kecembur, ya, dalam sumur kemudian ditolong selamat, kemudian dia minta air satu gelas karena mungkin di dalam kehabisan oksigen dia minum. Habis itu setelah dia tenang ditanya. Tadi sampean jatuh itu gimana ceritanya? Oh, saya jatuh begini, mundur-mundur, jatuh lagi dia kedua kalinya. Habis itu mati. Berarti sisa rezekinya apa? Satu gelas air. Nah, itu sampaikan kepada suami-suami yang sedang berputus asa. Yang paling penting itu tetap bekerja, bukan pekerjaan tetap. Iya. Tetap bekerja yang halal dan ini sebenarnya konsep rezeki seorang muslim yang penting halal ya bukan sekedar banyak kalau halal banyak alhamdulillah yang penting itu halal Kenapa? Satu, semuanya sudah dalam takdir Allah. Enggak keluar dari takdir. Yang kedua, semuanya sudah dijamin oleh Allah. Yang ketiga, tidak akan pernah seseorang mati kecuali menyempurnakan rezekinya. Ya, Itu konsep rezeki seorang muslim. Jadi ketika ada suami yang galau masalah harta, maka ajak untuk taat kepada Allah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ Ya Allahumma khairat, wa yarzukuminaithulayat. Yang takwa kepada Allah, Allah akan jadikan solusi dan jalan keluar dan diberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Itu pesan saya. Banyak-banyak diberikan uh, semangat berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wataala. Bagaimana menurut pandangan Islam atau apa hukumnya memberi uang kepada seorang dengan tujuan untuk memperbundah melancarkan suatu urusan pekerjaan orang dilihat dari orang yang memberikan uang, orang yang menerima uang tersebut dan orang yang diterima orang tersebut. Ini mungkin permasalahan menyogok maka jawabannya menyogok uh, di, diharamkan dalam agama Islam Rasulullah wasallam bersabda ar-rashi wal-murtashi finnar orang yang menyogok dan disogok eh, termasuk di dalam neraka. Yang menerima, yang memberikan, yang kemudian diterima pun orang tersebut akhirnya diterima kerja itu pun di dalam neraka. Wallahu a'lam. Siapa yang bermasalah dengan harta dan kesehatannya berarti orang tersebut kurang dekat dan bermasalah ibadahnya dengan Allah. Tapi banyak orang yang kurang ibadahnya tapi diberi kelebihan harta. Atau orang yang taat ibadahnya tapi kekurangan harta. Nah bagaimana dengan keadaan yang seperti ini? Maka jawabannya ini yang disebut dengan istidraj. Yang banyak harta tapi malas ibadah, malas maksiat. Ini istidraj. Istidraj itu artinya penguluran waktu pengeluran waktu agar nanti dia dapat suul khatimah, maksiat dapat nikmat, harta berlebih, sehat badan, maksiat terus, harta berlebih, sehat badan, maksiat terus, harta berlebih, sehat badan, istri nambah, maksiat terus, ya sampai nanti di akhirnya hatta idah farihubimau tu akadnahum bagta fa idahum mublisum jika dia senang dengan apa yang dia dapatkan padahal maksiat, kami cabut nyawanya tiba-tiba saat dia bergelimang nikmat plus maksiat. Itu namanya su'ul khatimah. Wallahu alam. Kata orang banyak anak banyak rezeki. Apakah ada contoh dari Rasul sallallahu Jawabannya semua Anak dijamin rezeki oleh Allah. Allah berfirman: Walatakululauladakum min imlaq nahnu nuzukhum wa iam. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena miskin. Kami yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian, wahai para orang tua. Ini pendapat yang paling benar. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam anaknya pun banyak. Apa bedanya sabar dengan takdir? Sabar, ya seseorang menahan lisan, menahan tangan, menahan anggota tubuh untuk melakukan kemungkaran. Takdir artinya seseorang menghadapi sesuatu sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa orang sunnah tidak mau berziarah ke kubur atau mengingat jasa kedua orang tua ini? Enggak benar ini. Ini fitnah terhadap halus sunnah ini. Ya orang sunnah itu berziarah kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kuntu nahytukum anziarah til kubur fazuruhha, fa inna tu daqirukumul akhara." Sesungguhnya aku telah melarang kalian untuk berziarah kubur lalu ziarahilah. Sesungguhnya dia akan mengingatkan kalian kepada kehidupan akhir Jadi gak benar orang nyunnah Orang ikut e, ajaran sunnah gak ziarah kubur itu gak benar Tidak ada larangan dalam Islam berziarah kubur Bahkan dianjurkan Yang dilarang itu adalah berziarah kubur Yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah Lebih memuliakan kubur dibandingkan masjid kalau masuk masjid tidak tahiyatul masjid, tidak hormat masjid. Di masjid ngerokok, ahli hisap. Ya. Di masjid seenaknya berbicara, ngobrol, tertawa, terbahak-bahak. Coba bayangkan di kuburan keramat, berani seperti itu? Ya. Kalau masuk pelan-pelan nunduk. Kalau ingin ngobrol, bisik-bisik. ya Berdoa lebih khusyuk di kuburan dibandingkan di masjid. Padahal Rasulullah wasallam bersabda, ahabbul, biq, ahabbul biladi ilallah. Masjid dua. Tempat yang paling disukai oleh Allah, masjid-masjidnya. Kalau seandainya enggak ada orang yang tiduran di, masjid, di kuburan keramat, enggak ada apalagi sampai hisap di kuburan keramat enggak ada. Ya. Ku nanti katanya. Kemudian keluar dari kuburan, mundur. Kemudian ngangkat tangan. Ini masjid mana ada? Ini namanya prioritas terbalik. Ya, ya seperti. Jadi bukan diharamkan tetapi berziarah kuburlah yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah jam 9, saya takut terlalu malam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik syaddu allahi ila ila anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.